Ada sahabat kita dari Turki yang bernama Ummu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya bagaimana cara terus bersih hati, beramal jauh dari ria, sedekah jauh dari ujuk dan ria. Karena kadang rasa itu berdesir. Syaitan benar-benar terus menggoda. Mohon petunjuk Buya. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini pertanyaannya pendek adalah panjang barangkali saudari yang Bogosom, yang, ya. yang, yeah. Kultum, yang ada di Turki yeah. anda bisa mengambil video kami berjudul abadikan amal dengan ikhlas ada CD anda bisa mengambil di Youtube abadikan amal dengan ikhlas akan tapi ringkasnya akan beri, kami beri jawaban di tempat ini yang namanya setan itu menggodanya itu tidak cukup menghalangi orang berbuat baik awas hati-hati orang oleh setan dihalangi untuk tidak jangan sampai kamu berbuat baik mau sedekah dilarang mau sholat dilarang akan tapi yang namanya manusia berusaha Dia menuntut ilmu Sehingga dia memaksa aku harus belajar Aku harus sedekah Terpukul mundur dia setan Aduh sudah aku larang sedekah ternyata masih Sedekah Sudah saya larang sholat masih so. sholat, mundur. Tapi setelah mundur dia dapat ilmu baru lagi hmm, Biarin dia sedekah terus Bisi lagi malah bisiki lain Kalau sedekah jangan sedikit yang banyak dong Kata setan Kalau sholat yang banyak Agar tapi setelah banyak, banyak banyak setan menusukkan, memasukkan virus. Virus apa itu? Virus ria, uh, sama ujub Setan bisikin, In, kamu ngerasa ndak? Gak ada orang yang sedekah sebanyak kamu ini. Lihat, yang lain paling lima ribu kamu seratus ribu. Oh iya, setanung. Siapa dulu orangnya? Ngobrolan sama setan itu sudah, asik tu. Dan itu terus ria, ria setan apa? Hey, kamu berbuat baik gak ada yang tahu Kata setan itu. Cuman kata orang yang tadi Tapi kalau ngasih tahu sama orang Ria habis hey, Kata setan Ya jangan ngasih tahu Ya, Yang penting mereka paham aja Den. Oh tetap gak bisa Tapi karena setan bisiknya gak pernah berhenti Akannya betul Dijaga itu Sedekah 10 juta Kepada orang fakir di tetangganya Dia ingin Bahkan sampai pesen-pesen, jangan dikasih tahu sama orang Pengennya eh, ikhlas, jangan ngerti ilmu ikhlas Cuman setan gak diem Setahun, dua tahun, tiga tahun Ngasih tetangganya bantuan Ikhlas karena Allah ikhlas, Setahun dijaga, dua tahun dijaga, empat tahun dijaga Lima tahun dijaga, sepuluh tahun Eh punya masalah sama tetangganya Eh sudah punya masalah tetangganya sedikit kurang ajar eh, Ingat kata setan Kamu sekarang kurang ajar Dulu pernah saya bantu sepuluh juta ya Oh ingat Sepuluh tahun ria itu muncul 10 tahun riak itu muncul. Allah hati-hati. Dia ada kadang-kadang yang namanya riak itu halus. Loh kok riak? Iya. Biar ditanya sama orang. Eh semalamnya ngelembur ya kok kok sampai ngantuk. Oh bukan saya tahajud saya terlalu awal. Ah mau ngasih tahu kalau tahajudan? <tuf> tahajud. Pinter setan itu hati-hati. Saya oh, tanya bahwa setan itu. Ah, jadi namanya setan. Maka dari itu bagaimana? Yang pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua diperangi, ditimpali. Dengan cara jangan meninggalkan kebaikan tersebut. Kalau anda bersedekah seratus ribu, maka biasakan seratus ribu tampakkan di orang. Saya sedekah seratus ribu. Kalau sudah ketahuan sama orang, tambah seratus ribu lagi. Terus seperti itu, tumbangi. Maka dari sisi lain, jadi gini loh, kok idah, riak itu jangan nuduh orang lain. Jangan sekali-kali kita mengatakan orang lain riak, tapi selalu tuduh diriku riak. Apalagi kalau sudah punya amal ketahuan sama orang, anggap kayak batal. Waduh ketahuan sama orang, setahulah ya Allah. Sudah sudah 10 juta ketahuan sama orang, ah tak tomboy lagi. Tak kembalikan lagi 10 juta biar selamat. Dipancing lagi dengan 10 juta berikutnya. Maka kalau 10 juta ini akan mengembalikan 10 juta yang awal. Bahkan termasuk cara memerangi ria itu adalah seperti ria. Makanya jangan menduga orang lain ria. Awas hati-hati jangan sampai kita mengatakan orang lain ria. Ada orang misalnya bersedekah ke masjid ini. maaf Bicara sama ketua DKM. tolong Pak Ketua saya akan nyumbang ke masjid ini. Tapi tolong setiap Jumat diumumkan. Setiap Jumat di, diumumkan. Awas koidahnya jangan nuduh orang lain ria. Biasanya kita gampang Ayo ah, ya gitu aja kok diumum-umuin ria Kok enak banget kita ngurus orang lain ria Belum tentu ria bisa saya Dia adalah orang yang memerangi ria Bagaimana dia memerangi ria Dia ngomong kepada ketua masjid Tolong kalau saya nyumbang Kasih tahu, umumkan sebelum sholat jumat Dan setelah sholat jumat selama satu bulan Orang mikir kok gitu Iya pokoknya Rupanya dia ingin merangi ria betul diumumkan Pak Haji ini telah menyumbang 10 juta orang ngomong apa? Hmm, nyumbang aja dipamer-pamerin padahal dia ingin merangi ria nyumbangnya 200 juta cuman pengin diumumkan berapa? ayo, bisa tidak anda begitu? lakukan anda nyumbang 500 ribu bilang 10 ribu saya sudah nyumbang 10 ribu nih Alhamdulillah padahal masuknya berapa? lima ribu latih yang demikian itu anda sholat di depan orang boleh Allahu akbar calon mertua belakang kita yarin Allahu akbar uh, mantuku racin sholat nambah lagi dua rakaat boleh pergi mertua nambah lagi dua rakaat yang calon mertuanya ah nambah lagi sampai sepuluh rakaat sampai mertuanya yakin mantuku shol so tapi niatnya nggak bener kan karena disanjung mertua tapi untuk beranggir ya, sampai rumah di kamar yang sempit kunci. Cikrek. Tadi aku sholat, kamu sholat, pengen dilihat mertua ya. Sekarang kalau sampai kamu tidak mau sholat lebih banyak dari itu, kamu masuk neraka. Sholatnya di kamar yang sempit lebih banyak dari itu. Lakukan seperti itu. Jadi jangan ragu berbuat baik dilihat orang. Jangan so, oh takut ria. Tidak, oh, kelihatan orang tidak apa-apa. Akan tapi di saat sembunyi, Anda melakukan lebih banyak dari saat terlihat terlihat ini cara dan itu sih diajar dilak dilakukan oleh Imam Ali. Yang fikuna, Allah tuh yang yang amwalahum sedekahkan hartanya bilaily one hari. Ada yang disedekahkan siang hari, ada malam hari. Sirrawa alaniatan. Ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Terang-terangan untuk melatih. Baru setelah itu kita berbuat apa? Sembu sembunyi. Ini memerangi. Baik uh, saudari so Umi Kulsum. Apa penyakit anda ria? Kalau anda urusan sedekah, sedekahlah. Di depan orang tidak apa-apa. Berapa yang anda sedekahkan? 10 juta. Baru setelah itu anda sedekah sembunyi berapa? Lebih banyak dari itu. Atau anda sembunyikan misalnya anda menyumbang orang misalnya 50 juta. Anda katakan cuma 10 juta. Itu melatih. Sebab yang dikhawatirkan.